Langsung saja tuh. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Budak Gresik. Tergolong artis gaulnya Jawa Timur, Bro. Ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Ada Soreng Community. Ayo Arsita, Yu Palapa. Ayo Soreng Community. Ik ga Rosso da tu outra